yang namanya menangmar ke Masya Allah itu belum tentu 2 juta tahun lagi ada orang lagi tiga kan itu kusworo ke Dung, Dung, Dung, Dung Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung, Dung malaki tak ini malaki jenang wih tapi ada dua orang istimewa di Indonesia yang amat krasyap kusworo ini bukunya lebih sesuai lagi wakuk kusworo ke waaah -kuk, sana-sana dan itu semua orang Indonesia Makanya saya itu gantol ya Allah ini bangsa begitu dasar kok gini terus ada hanya ya Allah ini masalah yang ada bisa menawar Jadi dah dari Olimpiade sesosialisasi ulumul na kon ulumul na motor rusak kasihan enak di kampung seminggu sakit betul filsafat itu mengel betul enggak Saking bodohnya, polisi malah ditargah Gitu loh teman-teman sekalian Nah Maka sebenarnya potensi pemimpinan Islam itu di Indonesia Tidak kalah sama versi Apalagi tradisi warna di Arab Saudi juga sudah mandat Sudah tidak bisa dijadikan macam-macam lagi Sebenarnya kepemimpinan Islam di abad 21 ini sebenarnya harus muncul dari Indonesia. Jadi DJ yang hanya cuma dari Inggris. Bukan hanya ayo. Radi benar tuh. Wes. Di Goa itu ada jamaah An Nadhi. Itu sak kampung sekitar 300 orang itu. Pedomannya kan Rasulullah pernah mengatakan kalau ntar, keluar rumah jadilah majam. Jadi keluar aja seperti majam semua. Berpum bes sama bukan ke bawah. di cetak persis singa. Terus di minyak kayak kali banjuan, kampong semua seperti. Ih, itu si jago-jago, tapi-tapi itu. Mau dia baik, bukan mauannya setiap orang mencicipi roh seluruh dengan bicaranya masing-masing. Ada yang mencicipi cintanya, ada yang mencicipi pakaiannya, ada yang mencicipi segala macamnya. Itu sesuai dengan batas masing-masing. Se-dosa-dosa atas salah-salam mereka Masih lebih salah orang yang bikin mereka imum Kita kehilangan pegangan ini bangsa Betul gak? Di bidang politik tak, tidak punya pegangan Di bidang ekonomi tidak ada jaminan Di bidang keamanan tidak ada asuransi Di bidang agama tidak ada imum Terus mau kemana? Apa saja diambil Kursus sholat pusuk ikon DSQ ikon Management textbook ikon Hasilnya korte ikon Ha, ha, ha, ha.